Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi di si hari ini, Jumat 31 Agustus 2018, dibacakan Ardian Syah. Polisi bebaskan tiga pria karena tak terbukti terlibat pembunuhan Ripka Faisal. Polga Aceh tegaskan penambang ilegal ditindak dengan delik pidana pencucian uang. Jamaah Haji Aceh yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah dua orang.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 Darlun Polres Aceh Utara membebaskan 3 dari 6 terduga pelaku yang ditangkap terkait pembunuhan Bribka Faisal karena tidak bersalah. Kapolres Aceh Utara, KBP Ian Rizkian mengatakan mereka dibebaskan karena tidak terlibat dalam pembunuhan Bribka Faisal. Saat ditangkap polisi beberapa waktu lalu, mereka sempat mendapat perlakuan tegas dari aparat kepolisian sehingga mengalami luka-luka. Ketiganya yang telah dibebaskan masing-masing Syahrul, Faisal dan Bahagia. Semuanya warga Gampung Menasa Asan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Meski mendapat perlakuan kasar dari aparat, mereka dapat memahami tindakan tegas aparat kepolisian tersebut. Namun pihak keluarga meminta polisi memperhatikan biaya pengobatan terhadap mereka. Sementara Kapolres Aceh Utara, KBP Ian Rizkian memastikan kepolisian akan memperhatikan terkait pengobatan tiga pria yang dibebaskan itu. Selaku Kapolres Aceh Utara, Ian juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Darulun Polda Aceh tidak akan toleran terhadap penambang yang melanggar aturan maupun para penambang ilegal yang beroperasi di wilayah Aceh. Mereka bahkan dibidik dengan delik tindak pidana pencucian uang. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Polda Aceh, Guntur, mengatakan jika ditemukan pelanggaran izin usaha pertambangan dan operasi tambang ilegal, maka akan disita alat berat dan pelakunya ditangkap. Bahkan mereka diproses dengan delik tindak pidana pencucian uang. Menurut Guntur, Polda Aceh sengaja menjerat para penambang ilegal dengan delik TPPU supaya menimbulkan efek jera karena sanksi pidana dan pembayaran dendanya lebih besar. Karena selama ini ada beberapa kasus yang pelakunya tertangkap, bahkan alat beratnya dibakar di lokasi tambang, tapi tak membuat mereka cerah. Guntur menambahkan kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal baik bahan galian C maupun tambang emas di beberapa daerah di Aceh sudah sangat parah dan benar-benar memprihatinkan. Yang menilai rapat evaluasi kegiatan tambang mineral non-logam dan batuan yang dilakukan dinas ESDM se-Aceh sangat tepat dan relevan. Sudahlun ratusan sopir truk pengangkut material galian C berupa pasir dan batu serta tanah timbun menggelar demo ke gedung DPRK Gayulwes sebelah kejeraan Kamis kemarin. Dalam demo itu para sopir meminta dewan memastikan lokasi pengambilan batu dan pasir serta tanah yang diizinkan. Kedatangan para sopir pengangkut material galian C yang tergabung dalam komunitas truk pengambil sirtu itu disambut sebelah anggota DPRK Gayulwes. Kemudian para sopir di dalam gedung pertemuan menyampaikan tuntutan. Aksi mereka di bawah pengamanan petugas kepolisian dan Sarpol PP. Koordinator lapangan komunitas truk Gayolues, Dodia Prijal, dalam orasinya menuntut pemerintah daerah memperhatikan nasib mereka yang memiliki keluarga. Ia juga meminta dewan menetapkan lokasi pengambilan sirtu dan tanah yang bisa diambil maupun digali, sehingga warga bisa mengambil material galiansi tanpa melanggar hukum. Sudadlon dua ruang kegiatan belajar dan satu ruang perpustakaan di SMPN 2 Paru, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, terbakar kamis kemarin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pidijaya, Rajab menyatakan kebakaran dua ruang kegiatan belajar dan satu perpustakaan terjadi saat siswa masih di sekolah. Peristiwa ini sempat membuat panik para siswa. Siswa dan guru berjibaku memadamkan api. Namun, kobaran api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Beruntung api berhasil dijinakkan sebelum menganguskan seluruh bangunan sekolah. Darlun 1 unit pikap L300 bernomor polisi BM9084FB terbalik ke sawah di kawasan Desa Padang Kasap Pelimbang Biren setelah menabrak tiang listrik Kamis kemarin pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya dua tiang listrik tumbang ke badan jalan sementara seorang penumpang cidra Sejumlah saksi mata mengatakan pick-up tersebut dikemudikan Muhammad Abdullah, 46 tahun warga Desa Rayu Pange, Kecamatan Piratimu, bersamarkannya Zulkifli, 40 tahun warga Menasatring, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. Mereka berangkat dari Bandai Aceh, tujuan Aceh Utara. Muhammad Abdullah mengatakan dalam perjalanan pulang, sesaat sebelum kejadian, ia mengaku mengemudi dengan normal. Namun 30 meter dari tiang listrik terasa mengantuk seketika. Tiba-tiba pick-up yang disopiri langsung menabrak tiang listrik. Satu tiang listrik lain ikut tertarik kabel sehingga dua tiang listrik tumbang ke badan jalan sementara mobil terbalik ke sawah. Akibat kejadian ini arus lalu lintas macet hampir setengah jam. Arus lalu lintas lancar kembali setelah tiang dipindahkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serantia FM. Seranti FM. Uderlun, dalam dua hari terakhir, dua jamaah haji asal Aceh meninggal dunia karena sakit di Mekah, Arab Saudi. Keduanya yaitu Muhammad Ali Putih, 70 tahun, asal desa Manyang Lancok, Merdu, Pidik Jaya, meninggal kamis kemarin pukul 06.35 waktu Arab Saudi. Dan Hamidah Nyaitam bintinya Nyaitam, 72 tahun, asal gampung Blangmuko, kecamatan Kuala, Nagan Raya yang meninggal pada Rabu pukul 23.50 waktu Arab Saudi. Koordinator Humas dan penerangan PPIH, Harusli Elsie, mengatakan Almarhumah Hamidah yang tergabung dalam kloter 9 meninggal dunia karena terjatuh di kamar penginapannya pada pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Saat itu Almarhumah didapati oleh teman sekamarnya dalam kondisi tergeletak di kamar mandi. Terdapat lecet di bagian kepala almarhum dan saat tim kesehatan haji Indonesia datang pada pukul 23.50 waktu Arab Saudi, mereka mendapati darah mengalir di bawah wajah almarhumah. Jamaah dinyatakan meninggal dunia di Maktab 41, Sektor 5, Nomor Hotel 507, Kamar 361. Berdasarkan catatan petugas almarhumah juga mempunyai riwayat anemia, radang lambung, dan gejala stroke Sementara almarhum Muhammad Ali Putih yang tergabung dalam kloter 11 meninggal di Maktab 64, kamar 4511. Berdasarkan diagnosa tim medis, almarhum mengalami jantung berhenti. Jenazah dimakamkan di kawasan Saraya, Mekah. Hingga saat ini sudah lima jamah hajjah yang meninggal dunia di Tanah Suci.